No. Mm -hmm. Ya kenapa ya? Kok kelihatan gelisah seperti itu? Padahal kan, putih nyanyinya bagus banget. Kenapa ya, kok kelihatan gelisah seperti itu, padahal kan putih nyanyinya bagus banget Dia kenapa ya? Kok kelihatan gelisah seperti itu? Padahal kan puti nyanyinya bagus banget. nah apa ya? kok kelihatan gelisah seperti itu? Padahal kan putin nyanyinya bagus banget. Apa jadi